Tadi Bio Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Jawabnya kelulusan diri atur seperti dulu adalah nilainya enam bukan lima seperti yang diomongkan Pak Fadli Jalal. Karena lima itu berarti antara pintar-pintar bodoh. Artinya bisa, bisa pintar bisa bodoh itu lima puluh persen k e m a n Kalau enam berarti empat puluh persen kesalahan, enam puluh persen benar dari seratus soal. Jadi otomatis nanti kalau penerimaan mahasiswa. Karena itu k e u s a h a n nasional nanti kelarinya ke mahasiswa SMA terutama Maka tiap universitas akan menyaring berat Baik universitas swasta maupun universitas negeri Karena mahasiswanya banyak yang nilainya palsu alias katrolan Oleh karena itu nanti akan diberikan soal-soal yang berat-berat Sedangkan yang gak lulus universitas langsung diambil politenik sekolah kejuruan s e t i n g k a t D1, D2, dan D3 Jadi orang itu memang tidak mempunyai otak yang pintar gitu Jadi otomatis akan terjadi tenaga kerja yang terampil dan tenaga terdidik yang i n t e l e n s i a l n y a pintar gitu semangat sih. Baik terima kasih Pak Divo. Pak Adi selamat siang. Selamat siang. Iya silakan Pak komentar anda. Menurut saya, saya sangat disayangkan dengan、uh, ujian nasional tidak lagi dijadikan standar ya. Jadi nantinya kita tidak akan lagi punya standar untuk tingkat pendidikan ya. Untuk setiap negara saya saya rasa u n t u k mengkonstandar itu ya. Dan saya rasa yang harus diperbaiki adalah proses pengajaran ya. Kita lihat banyak sekali、uh, ketidakefektifan dalam proses belajar mengajar yang menyebabkannya tidak berkualitasnya anak-anak di kota maupun di daerah. Jadi yang perlu diperbaiki adalah sistem proses、uh, pengajaran itu sendiri, kemudian penghargaan kepada gurunya, gajinya diberikan,、uh, reward kalau... l u l u s a n y a n g tinggi Atau diberi punishment Yang kontra-kontra itu g u r u n y a diberhentikan Kalau tidak Mencapai、um, um, target kelulusan Demikian menurut saya, terima kasih、uh -huh. Pak Tim, selamat siang Selamat siang m a k Silahkan Pak Kalau menurut saya sih, m e n d i n g a memang Tidak ada ujian nasional Karena memang standar nasional itu agak sulit ya、uh -huh. Pusat sama daerah itu kan Jauh ya Untuk, untuk jadi acuannya Kalau kita lihat di daerah, itu bagaimana mereka bisa di-standarkan nasional Kalau fasilitas mereka sendiri juga kurang gitu loh nah, Kalau di pusat ya, mungkin ya Kalau s a y a c e n d e r u n g lebih baik, ujian itu memang dari sekolah Kalaupun ada sekolah mengkatol nilai murid-muridnya Itu adalah suatu kebodohan sekolah itu sendiri Dan orang akan melihat sekolah mana yang baik dan sekolah mana yang t i d a k Tidak bermutu gitu、mm. Kalau saya pikir、uh, Guru-gurunya harus Mendidik murid-muridnya Supaya bisa lebih jujur Kalaupun ketahuan Misalnya ada Dignas melihat Ada p e n g k a t o l a n i l a i Itu seharusnya Dignas itu harus m、uh, m e Berikan sanksi Kepada sekolah itu Jadi dengan demikian Murid-murid yang lulus benar-benar bermutu Gitu mbak、mm. すいませんアシスタ